Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran doyiban mubarukan fi Kama yuhibu rabbuna wa Wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullad dhalalatin fin nar ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah subhanahu wa taala dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian Syarhu Nawaqidil Islam syarah kitab pembatal-pembatal keislaman yang dikarang oleh Al-Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah Pada pertemuan yang lalu masih membahas tentang pembatal keislaman yang kedua yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah meminta kepada makhluk yang dijadikan sebagai perantara bertawakal kepadanya maka ini adalah Kufrun Akhbar Syirik Atau Kekafiran Yang sangat besar Yang akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam Pada pembahasan yang lu telah dijelaskan beberapa Poin-poin Di antaranya poin yang Paling penting Bahwa al-wasitah Bainan nasi wa bainan Allah Yang namanya perantara Antara makhluk Ya'ni manusia Dengan Allah Itu ada dua Ada dua macam Yang pertama adalah Al-wasitah Fi tabligir risalah Perantara Antara Manusia dengan Allah Dalam menyampaikan risalah Siapa perantara Antara kita dengan Allah Dalam menyampaikan risalah Yaitu Ar-rusul Minal malaikah wal bashar Utusan Allah dari kalangan malaikat Dan manusia. Maknanya kita tidak mungkin bisa langsung mengetahui syariat dari Allah. Contohnya saja kita tidak mungkin bisa secara langsung mengetahui Al-Qur'an kecuali melalui perantara. Malaikat Jibril membawa wahyu Berupa Al-Quran Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian Nabi Muhammad SAW Mengajarkan Al-Quran sampai kepada Kita semua Maka perantara yang pertama ini Adalah perantara yang ditetapkan Bahwasannya ada dan barang siapa yang Perantara yang seperti ini Maka dia kafir Kenapa? Karena seolah-olah dia mengingkari Para nabi dan para rasul Yang kedua adalah Perantara Antara Makhluk dengan Allah Dalam hal ibadah Maka yang kedua ini ada dua macam Yang pertama menjadikan makhluk sebagai perantara Antara dia dengan Allah dalam beribadah Meminta doa kepada makhluk yang dijadikan perantara bertawakal kepada mereka dan meyakini bahwa makhluk yang dijadikan perantara tersebut memiliki rububiyah memiliki uluhiyah meyakini bahwasanya makhluk tersebut seperti Allah bisa mengatur alam bisa mematikan menghidupkan menyembuhkan maka Apabila menetapkan perantara yang ini Dia itu hukumnya kafir Keluar dari agama Islam Yang kedua Perantara dalam beribadah Yakni Menjadikan makhluk sebagai perantara Antara dia dengan Allah Dalam beribadah dan meyakini bahwa para perantara tersebut hanyalah sebagai sebagai apa? sebagai sebab sebagai sebab yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah bisa paham ya perbedaan yang pertama dengan yang kedua kalau yang pertama menjadikan makhluk sebagai perantara kemudian beribadah Kepada makhluk tersebut Tapi yang kedua ini Dia itu menjadikan makhluk sebagai perantara Antara dia dengan Allah Dalam keadaan dia hanya meyakini Makhluk tersebut hanyalah sebab Yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala Maka yang ini itu Hukumnya adalah bid'ah Yang akan mengantarkan kepada kufrun Yang akan mengantarkan kepada kekufuran Contohnya Sebagaimana kemarin telah dijelaskan Seseorang berdoa kepada Allah Dengan mengatakan Ya Allah, kabulkanlah doaku dengan perantara haknya orang-orang saleh. Atau ya Allah, kabulkanlah doaku dengan perantara kedudukan orang saleh atau para nabi. Maka yang seperti ini itu hukumnya adalah bid'ah. Ah. Tetapi akan mengantarkan kepada kekufuran atau syirkun akbar. Kita lanjutkan. Bismillah. Qala shaykh salih al fauzan hafidhahullah. Wal-mutaakhirun la yaqtasiruna ala ja'lil. Wasaid, Munyarod, Wasaid, dan orang-orang yang ada di zaman sekarang tidak hanya sekedar menjadikan makhluk sebagai perantara. Di generasi-generasi terakhir ini Di zaman kita sekarang Orang-orang Tidak hanya sekedar menjadikan makhluk Sebagai perantara Antara dia dengan Allah dalam beribadah Tidak hanya sekedar Menjadikan mereka sebagai sebab saja Yang akan mendekatkan diri kepada Allah, لا يصرفون له شيئا من العبادة, tidak menyembah kepada mereka. Bal, al qalibu an nahum ya bodoh nah akan tetapi secara qalib, secara umum, bahwasanya orang-orang yang ada di zaman sekarang. Menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah Kemudian menyembah kepada Makhluk tersebut Datang Ke kuburan Orang-orang soleh Datang ke kuburan para wali Yang datang Ketempat-tempat demikian Tidak sekedar Menjadikan mereka sebagai sebab Yang mendekatkan diri kepada Allah Akan tetapi Ada plusnya Apa? Menyembah mereka Contohnya dengan cara apa? Memberikan sesajen Menyembeli hewan ternak untuk Penghuni kuburan dan meminta doa kepada penghuni kuburan tersebut jadi kalau seandainya di zaman sekarang ada yang mengatakan bahwasannya kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah dan tidak menyembah mereka maka ucapannya itu adalah ucapan yang bohong bohong Karena secara fakta mereka itu disamping menjadikan makhluk sebagai perantara diibadahi juga. Karena menurut mereka para penyembah kubur ketika datang ke kuburan kemudian meminta doa kepada penghuni kuburan. Kata mereka ini bukanlah syirik Yang demikian itu bukanlah syirik Kenapa? Karena Keyakinan mereka dibangun di atas Keyakinan yang batil Kata mereka La ilaha ilallah Itu maknanya adalah apa? La khaliqa la raziqa ilallah Jadi menurut Mereka kesyirikan itu adalah apabila meyakini kalau ada makhluk yang bisa mencipta, memberi rizki seperti Allah kata mereka yang namanya syirik itu apabila sujud kepada patung Adapun meminta kepada orang soleh ini bukanlah syirik Maka mereka itu berada di atas pemahaman yang salah Seakan-akan Perkara yang sepele Menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rizki Kecuali Allah saja Penafsiran yang benar tentang la ilaha illallah sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama la ilaha illallah artinya la ma'budah bihaqin illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja nah sekarang bagaimana kalau seandainya La ilaha illallah ditafsirkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Apakah apakah apakah tepat? Maka di, perlu di murajaah lagi, perlu dikaji lagi apa makna Tuhan di sini? Apabila Tuhan di sini maknanya adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Maka bagaimana? Kurang tepat. Apabila Tuhan di sini maknanya adalah. Al-Ma'bud, al-Ma'luh. Yang diibadahi, yang disembah. Maka benar. Ya, Harus dilihat lagi. Di kamus besar bahasa Indonesia. La ilaha illallah. tafsiran yang tepat. Sesuai dengan pentapsiran para salaf. Soalnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila mentafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran yang benar maka dia tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik yang besar maupun yang kecil. Makanya dalam belajar ilmu agama Maka Yang Pertama-tama harus Dituntut adalah Al-faham Pemahaman Ketika kita belajar ilmu agama Maka Tujuan yang pertama kali Adalah bagaimana Supaya kita bisa memahami Apa yang kita baca atau kita pelajari kalau seandainya ketika belajar kemudian tidak faham maka dia bisa salah dalam mengamalkan syariat Islam karena dalam hadis disebutkan man yudidillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan maka dia akan difahamkan dalam ilmu agama tidak dijadikan orang yang hafal saja tidak dijadikan sebagai orang yang pintar membaca, tidak, tetapi salah satu ciri, seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah dia diberikan pemahaman yang benar ketika memahami agama Islam kita kembali lagi kepada kitab. Wayan Nuruna Wayad Bahuna Lahak akan tetapi mereka menyembah para perantara tersebut bernadar dan menyembeli hewan untuknya. Kamayafaluna Indal Adrihati faya tabarrakuna bi barabit tarabihah sebagaimana yang dilakukan terhadap kuburan-kuburan faya tabarrakuna bi turabihah mereka mencari berkah dengan debu-debunya kan banyak ya di zaman sekarang Contohnya saja ketika seseorang kehilangan sesuatu maka datang kepada siapa? Datang kepada orang yang dianggap alim. Bertanya kepadanya. Bahwasanya saya kehilangan sesuatu. Orang yang dianggap alim itu yang berpemahaman salah. Biasanya Sebagaimana yang Telah terjadi Dia itu membawa Tanah Tanah apa katanya Tanah kuburan keramat Nanti dibawa ke rumah Kemudian Ngalak barokah Dengannya maka Kata dia insyaallah Barang yang hilang itu akan Ditemukan lagi Iadzan billah. Ini merupakan salah satu tipu daya setan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Kama yafa'aluna indal adrihah. Wa yuhjunailaiha fi awqatim muayyanah wa yaqufuna indaha. Dan mereka juga beriktikaf di kuburan diam di kuburan banyak sekarang terjadi coba antum perhatikan baik di media yang ada banyak tempat tempat keramat dijadikan dijadikan tempat untuk menenangkan diri ada yang diam di sana sambil berdoa. Ada juga yang sholat di tempat keramat tersebut. Karena katanya kalau sholat di sana itu barokahnya lebih besar. Dan ini merupakan realita yang ada. Wajatuna biqidanil an'am fayadbahuna hafisahatil adriha kata Sheikh Sulaiman hafidzahullah yang beliau saksikan dan beliau ketahui bahasanya orang-orang itu datang dengan membawa hewan-hewan ternak kemudian disembelih di tempat keramat di kuburan-kuburan yang dianggap memiliki barokah. Yataqarrabuna biha ilal adrihati wa asabil adrihah bizam'ihim yuqarribunahum ila Allah. Mereka mendekatkan diri dengan cara beribadah di kuburan dan mendekatkan diri kepada penghuni kuburan dengan menganggap bahwa mereka itu penghuni kuburan bisa mendekatkan diri-diri pemintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada sebagian orang yang datang ke kuburan orang-orang soleh ketika ditanya dan ketika diperingatkan bahwasannya yang dilakukan oleh mereka itu adalah kesyirikan Maka mereka menjawab Apa jawabannya? Mereka pasti akan mengatakan bahwa perbuatan mereka ini bukanlah syirik Akan tetapi Mencari wasilah Karena menurut mereka penghuni kuburan Yaitu orang-orang soleh yang sudah wafat Menurut pemahaman mereka bisa mendekatkan diri diri orang yang datang kepada kuburan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini merupakan pemahaman yang batil. Wa yubal liqunallaha hawajjahum dan mereka mengklaim menganggap bahwa penghuni kuburan bisa menyampaikan keinginan-keinginan mereka. Wa hada huwa sya'nunhum ini adalah keadaan mereka dan agama mereka min qadimi منذ bunyatil masajid dari dulu semenjak dibangunnya masjid-masjid alal kubur di atas kuburan maknanya kesyirikan yang seperti ini bukan terjadi di zaman sekarang saja bukan terjadi di akhir-akhir zaman akan tetapi di zaman dulu juga terjadi yaitu ketika masjid-masjid tempat-tempat ibadah dibangun di atas kuburan siapa yang mencetuskan perbuatan syirik dan kufur ini siapa siapa pencetus pertama kali tapi dia itu mengikuti pencetus yang pertama siapa orang Yahudi dan Nasrani. ketika orang-orang soleh dari kalangan mereka meninggal Maka apa yang, dikubur, yang dilakukan? Dikubur, kemudian dibangun di atas kuburannya tempat ibadah. Berarti orang yang membangun masjid di atas kuburan mereka itu meniru orang Yahudi dan orang Nasrani. Kama akbaron Nabiulloalaihwasallam sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakad wakwa'ah ma'akhbarabihi sawallahu alaihi wasallam dan sungguh telah terjadi apa yang dikabarkan oleh beliau. Wawakahah ulai fi ma'wakat fihi lYahuduwan Nazzara min albina'i alal kubur dan orang-orang di akhir zaman di masa sekarang mereka itu terjatuh ke dalam perkara yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani yaitu membangun tempat ibadah di atas kuburan ada yang dipakai untuk sholat membangun di atas kuburan itu bermacam-macam ada yang memang bangunan tersebut dibangun di atas kuburan tujuannya adalah membangun masjid artinya membangun masjid di atas kuburan ada juga orang yang membangun sesuatu di atas kuburan tapi bukan masjid hanya sebuah tempat saja tapi digunakan untuk beribadah tidak dipakai sholat tetapi dipakai untuk berdoa di sana. Kemudian dipakai untuk menenangkan diri, dipakai untuk berzikir, maka sama hukumnya membangun tempat ibadah di atas kubur. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Innaman kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiihim wa masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhakum an dzalikata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yaitu orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan masjid Maksudnya membuat masjid di atas kuburan para nabi mereka dan orang soleh-soleh mereka yang sudah meninggal. Apabila ada nabi dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau orang-orang yang soleh di kalangan mereka. Maka di atas kuburannya dibangun masjid. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat ibadah. Ala falatata khidul kubur amasajid kata Rasulullah janganlah kalian membangun masjid di atas kuburan janganlah menjadikan masjid di atas kuburan artinya jangan membangun masjid di atas kuburan fa ini anhakum andalik karena sesungguhnya aku melarang hal itu jangan sampai dilakukan oleh kalian. Wa kana hadha fi sadril awwal min hadil ummati fi asl qurunil mufaddalah. Dan perbuatan yang seperti ini dilarang. Apa maksudnya? Membangun tempat ibadah di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan dan yang lain Membangun tempat untuk ibadah di atas kubur Di generasi yang pertama ini dilarang Generasi para sahabat Para tabi'in Dan tabiut tabi'in Generasi terbaik Praktek-praktek yang seperti ini itu dilarang dan tidak ada Bahkan di zaman kurun mufaddalah, di generasi terbaik, kuburan saja, itu tidak boleh dilebihkan, kecuali hanya shibren saja. Hanya sejengkal saja. Apabila ada yang lebih, maka tidak boleh. Walayu jadu syai'un, Minal binayati alal kubur Maka Tidak didapatkan Di zaman Generasi pertama yang terbaik <tid> Tidak ada padanya Bangunan-bangunan Yang dibangun di atas Kuburan Hatta ja'at Daulatul Fatimiyin as Sampai datang daulah Fatimiyin Ashia, ah. <coughs> ketika <coughs> berkuasanya, <coughs> daulah al Fatimiyin Ashia ah, terjadilah hal ini. Was taulau ala Misr, wa kathirin min al bilad wahum syiah batiniah, dan mereka itu menguasai Mesir dan menguasai banyak negeri-negeri kaum muslimin. Mereka itu adalah Syiah Batiniyah. Syi'ah Batiniyah. Menuhankan makhluk. Fabanul masyahid alal kubur mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan di Mesir wa di Mesir dan yang lainnya. Summatakatsarotil adrihatu fi biladil muslimin ba'da dzalika kemudian banyaklah kuburan-kuburan yang dikeramatkan yang ada di negara-negara kaum muslimin setelah itu disebabkan haula syiah qabbahumullah karena sebab syiah semoga Allah azza wajalla menghancurkan mereka. Fahum awaluman bana alal kubur. Kamakala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rohaimahulah mereka itu kelompok ya termasuk kelompok yang pertama kali membangun tempat ibadah di atas kuburan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah ini merupakan penjelasan dari Sheikh Saleh al Fauzan Hafizullah tentang pembatal keislaman yang kedua beliau menjelaskan beberapa subhat yang dipakai oleh para penyembah kubur dan orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Wa haula'i lahum syubhatun yastadiluna biha bizam'ihim yazunnuna annaha adillah. Mereka ahlul bid'ah pelaku kesyirikan memiliki syubhat apa itu syubhat? Syubhat dijelaskan oleh Syekh Shalih al fuzan hafizhahullah di dalam kitabnya Kasbush Syubhat. Kata beliau, "Al-muradu biha al-umurul mushtabihu." Yang dimaksud dengan syubhat adalah perkara yang samar. Yang namanya syubhat itu adalah perkara yang samar. Allah tifiha talbis yang di dalamnya terdapat kerancuan yang namanya subhat pasti di dalamnya ada kerancuan yang namanya subhat itu rancu pabelit watad dan ada pemutar balikan fakta watamwih dan ada Penutupan kebenaran di dalam subhat itu ada kerancuan, ada pemutarbalikan fakta, ada penutup kebenaran. Al-nasil yadun yadununa haqon wahyala isad bihakin sehingga orang-orang awam mengira perkara yang batil itu hak mengira yang hak itu batil, yang hak yang benar itu salah, dan yang salah itu benar. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah subhat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa subhat itu adalah kerancuan dalam memahami agama. Maka yang namanya subhat, itu bahayanya lebih besar daripada syahwat. Kalau seseorang dia itu terfitnah oleh syahwat, maka dia akan terjerumus terjerumus ke dalam apa? Maksiat. Dosa besar. Tetapi apabila seseorang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam syirik dan kekafiran dan bahaya lagi apabila pada seseorang terkumpul penyakit syubhat dan syahwat iadzan billah disebutkan oleh Sheikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa seseorang terjatuh ke dalam syubhat dikarenakan Empat perkara syubhat menyerang seseorang sebabnya empat perkara yang pertama kila ilm sedikitnya ilmu ketika seseorang ilmunya minim sedikit maka dia rentan terjatuh ke dalam subhat rentan sekali subhat menghampirinya. Karena subhat itu perkara yang samar Dan perkara yang samar tidak akan hilang Kecuali dengan yakin Yaitu dengan ilmu agama Yang dipelajari dengan benar Yang kedua Qillatul faham Kurang Pemahaman Kurang mencurahkan kemampuannya Untuk memahami agama Islam Yang ketiga Su'ul faham Buruk atau salah Dalam memahami agama Ketika seseorang salah Dalam memahami agama Maka syubhad itu akan Menyerang dirinya Dan yang terakhir Adalah Dijelaskan oleh syekh. Ibn Husayn Rahimahullah adalah perkara yang paling buruk. Yaitu su'ul qasad. Tujuan yang buruk. Kata Sheikh, Ibn Husayn Rahimahullah memberikan contoh. Yaitu, kata beliau, seseorang menolong ucapannya, walaupun di dalam kebatilan ketika seseorang salah kemudian dia berusaha membenarkan perbuatannya maka orang tersebut akan mengeluarkan apa akan mengeluarkan subhat subhat akan memutarbalikan fakta, akan membuat kerancuan supaya apa, supaya yang batil dipoles seolah-olah hak dan yang hak Dipoles, dirubah seakan-akan Batil Makanya <coughs> Seorang muslim Harus belajar Harus tahu tentang Shubhad-shubhad Yang dibawakan oleh Ahlu bid'ah, ahlu syirk Supaya kita Tidak terjatuh ke dalamnya Karena yang namanya shubhad Sebagaimana tadi dikatakan Bahwa Subhat adalah perkara yang samar. Dijelaskan juga dalam hadis, ya bahwasanya subhat itu perkara yang samar dan banyak tidak diketahui oleh manusia. Artinya bukan berarti semuanya tidak tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Siapa yang tahu? Yang berilmu. Siapa yang tidak tahu? Yang kurang dalam mempelajari ilmu agama. Kita baca subhat yang pertama Asyubhatul Ula Subhat yang pertama Anna hadha minattighadil wasilah Qad qala ta'ala Ya ayuhalladina amanuttaqullaha Wabtagu ilahil wasilata Wajahidu fisabilihi alakum tuflihun almaidah. Anahadha minat tikhadil wasilah Bahwasannya Menjadikan makhluk Sebagai perantara Antara seseorang dengan Allah dalam beribadah Telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Yaitu Al-Ma'idah ayat 3, 5 coba bayangkan kesyirikan bahkan kekufuran yang besar disokong dengan dalil dari Al-Quran iya dan billah perbuatan yang syirik tetapi dia berusaha bagaimana supaya perbuatannya itu tidak dikatakan syirik pelaku bid'ah ah, pelaku kesyirikan ketika malaikah melakukan kesyirikan mereka berdalil dengan apa dengan Al-Quran ya, iya tentulah kata mereka perbuatan ini telah dijelaskan oleh Allah artinya perbuatan seperti itu ini itu dijelaskan dalam Al-Quran. Menukilkan atau membayar, membawakan surat Al-Ma'idah ayat 35 Ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman Ittaqullah Bertakwalah kepada Allah Wabtagu ilaihil wasilata Dan carilah Wasilah Atau jalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Wajah hidupi sabilih dan berjihadlah di jalan Allah La'alakum tuflihun agar kalian tuflihun <coughs> Agar kalian beruntung Fassarul wasilah mereka mentafsirkan wasilah Bi antajalla bayinagak wa bayinallahi wasitoh min alhalki. Mereka itu mentafsirkan kata wasilah dengan makna menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah antara engkau dengan Allah. Harganya ya, salah dalam menafsirkan Al Quran. Kata mereka bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari wasilah. Mencari jalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Wa fi ta'ala dan dalam firman Allah Ta'ala Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah <coughs> ayyuh aqrab wa rahmatah wa yakhafuna mereka adalah orang-orang yang <coughs> menyeru Ulaika ladina mereka orang-orang yang diseru itu mereka sendiri mencari jalan kepada rob mereka ayyuhum aqrabu siapa di antara mereka yang dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya waya khafu na adabah dan takut kepada adab Allah subhanahu wa taala. Fath sharul wasilah taafil ayatain bi anahu ittihad al wasaid baynahum wabayna Allah. Kata Sheikh Soale Al Fauzan hafidzahullah kata al wasilah dalam dua ayat di atas al maidah. 35, Al Isra 57. Kata wasilah dalam dua ayat di atas ditafsirkan dengan makna ittihadul wasaid baynahum wa bayna menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. wahada tafsirun batil dan ini adalah pentafsiran yang batil apabila mentafsirkan kata al-wasilah dengan makna menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah maka ini adalah pentafsiran yang batil bal a'immatu tafsir fasarul wasilah bi'annaha to'ah akan tetapi para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi dan ahli tafsir yang lain mereka itu mentafsirkan al-wasilah dengan makna at-ta'ah ketaatan wa taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah biibadatihi dengan beribadah kepadanya saja Para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan bahwa kata al-wasilah maknanya adalah ato'ah, ta'at kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya saja. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi, kesimpulannya bahwa Ya ayuhalladina amanu takulloha wabtaku ilahil wasilah dan carilah jalan. Carilah wasilah dengan apa? Mencari wasilah supaya kita dekat dengan Allah Dengan mengesahkan Allah dalam beribadah Bukan dengan cara menyekutukannya Kalau seandainya al-wasilah ditafsirkan Dengan makna menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah Maka ini merupakan perintah untuk syirik dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintah dalam Al-Qur'an melakukan kesyirikan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagul wasilah. Mana Ma yang benar adalah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit lagi. Wal wasilah ya tariqah, dan wasilah adalah at jalan al-mausulu ilallah yang akan mengantarkan seseorang kepada Allah bi ibadatihi wa dhalika bi ibadatihi wahdahu la syarikalah yaitu caranya bagaimana dengan beribadah kepadanya saja. Dengan mengesakan Allah tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Watakorub ilaih dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Fattariquladi yusalul ilaihi huwa ibadatu huwa dahula syariahla dan satu-satunya jalan yang mendekatkan seseorang hamba dengan Allah yaitu hanyalah beribadah kepada Allah saja tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika seseorang hanya beribadah kepada Allah saja, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka ini merupakan jalan yang terbaik yang mendekatkan diri dia dengan Allah taala. Fal wasilahyal ibadah maka wasilah itu adalah ibadah wata'ah dan taat ketaatan berfi'il awamir dengan melakukan perintah-perintah Allah wa nawahi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin hanya ini yang bisa disampaikan kesimpulan dari yang telah disampaikan bahwa Orang-orang yang ada di zaman sekarang Mereka itu tidak hanya Menjadikan makhluk sebagai perantara Tidak menjadikan mereka sebagai sebab saja Tetapi Di samping itu mereka menyembah Makhluk yang dijadikan perantara Antara dia dengan Allah dalam ibadah Dan Ahlul Bid'ah Orang-orang yang Melakukan kebid'ahan Atau Ahlul Bid'ah ah Yang menyeru kepada kebid'ahan Ahlul syirik Orang-orang musyrik Ahlul kufar Orang-orang kafir Musuh-musuh Islam Mereka itu memiliki Hujjah-hujjah Memiliki argumen-argumen Memiliki syubhad-syubhad dan terkadang syubhad-syubhad yang mereka bawakan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya orang awam mendengar syubhad mereka. bahwasanya uh, menjadikan wasilah, menjadikan makhluk sebagai perantara itu ada dalam Al-Quran. Ketika orang awam selintas mendengarkan argumennya. Untuk menguatkan syubhatnya Al-Quran. Bisa jadi dia termakan oleh syubhat. Ya. Oleh karenanya. Dijelaskan oleh. Asyih Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa musuh-musuh Islam itu. Tidak boleh. Mereka. Ya, pintar dalam berbicara. Memiliki ilmu. Ilmu apa? ilmu subhat dan bahkan mereka memiliki kitab-kitab tujuannya untuk membantah ahlul hak kenapa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan demikian tujuannya supaya kita lebih semangat dalam mempelajari ilmu agama supaya kita semangat mempelajari tauhid yang benar supaya kita semangat mempelajari akidah yang benar kenapa? karena musuh-musuh islam itu tidak bodoh-bodoh kalau seandainya kita tidak memiliki senjata yaitu ilmu yang benar maka kita tidak bisa melawan mereka dan subhad dalam hal akidah ini adalah yang paling berat karena bisa mengantarkan seseorang kepada keserikahan dan kekafiran e, kita cukupkan sampai di sini apabila ada kesalahan itu semata-mata dari kebodohan diri saya sendiri dan apabila ada yang salah mohon untuk dibenarkan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kita ucapkan sampai di sini subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta